تحمل التعليم والتعلم الإفادة والاستفادة والنفر الانتفاع فالروح والدينا وليكم ومواتنا ومواتكم وموات المسلمين أجمعين خصوصاً أولياء هذه بلدة ومن حضر في هذا المجلس سابقاً وراحقاً وعمر هذا المسجد وعبد الله فيه ومصقفين فيه بنادي هذا المعهد ان الله تغشى المبرك بركاته واسرار منوارهما الى الالم المؤلف الكتب الحبيب محمد بن عبد الله ابو محمد الحداد بن الشيخ ابو بكر بن تغشى المبرك بركاته واسرار منوارهما الى حضره النبي محمد صلى الله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 Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-badi bisalami bari'un minal kibri rawahu al bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-badi orang yang memulai salami memberikan salam orang yang memulai memberikan salam kalau ketemu dia mengawali memberi salam bariun orang itu bebas minal kibri dari berapa penyakit sombong Kalau ada orang Enggak mau ngasih salam saya Maaf ya Enggak mungkin saya kasih salam duluan Saya ustadnya Saya pemimpinnya Saya tokohnya Saya Lebih kaya Lebih unggul Enggak ngasih salam itu berarti terjangkit sombong Terjangkit pengakit, penyakit som? sombong Tapi kalau dia mulai salam Assalamualaikum Walaupun ustadznya Assalamualaikum Walaupun juragannya Assalamualaikum Walaupun jenderal atau presiden bari umnal kibir berarti orang itu sudah bebas daripada penyakit som oh. sombong bahaya penyakit sombong saudara nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yadkhudul jannata gak masuk surga Man orang yang ada fi qalbi dalam hatinya dia mithqal dzarratin Seberat debu min kibrin dari berapapun penyakit sombong enggak masuk surga kalau masih ada walaupun seberat debu dari berapapun penyakit sombong Orang yang sombong-sombong itu tempatnya di neraka bukan surga Bebas dari para sombong itulah orang yang masuk ke dalam surga Bahaya penyakit sombong saudara bahaya Sombong itu yang membuat iblis menjadi terlaknat. Sombong itu yang membuat Iblis dan turunannya dijauhkan dari rahmat Allah Iblis itu dulu namanya bukan iblis Azazil Kumpulnya sama malaikat Dalam satu riwayat dikatakan Ibadah sama Allah 80 ribu tahun Sampai akhirnya dikasih kepercayaan jaga langit dunia Hebat kumpulannya malaikat Bebu nggak usah rami, ditegur yang rami. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat tadi itu sujud hormat kepada Nabi Adam, termasuk. Azazil dari itu ada di golongan situ Maka malah ekat tidak punya penyakit sombong Langsung patuh perintah Allah Patuh terhadap perintah Allah Sujud selamat dengan tawaduhnya Tapi si Azazil sombong dia mendebat sama Tuhannya. Ana khairun minhu. Aku ini lebih baik daripada Adam ya Allah. Kok aku disuruh hormat? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari Api yang bercahaya Adam dari Tanah yang diinjek injak Oleh kaki yang tidak terhormat Dianggap kehormatan itu Kalau melihat asal usul Dianggap Kehormatan itu kalau Melihat asal Usul Padahal kehormatan itu Kalau taat kepada Allah Inna akramakum indallahi atqakum yang paling terhormat yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwa. Dia merasa kalau asal usulnya bagus berarti bagus seterusnya. Akhirnya gimana nasibnya warab ibsi azazil Walaupun ibadahnya udah sekian lama, walaupun udah kumpul malaikat, walaupun udah menguasai langit pertama. Wa inna 'alaika laknati ila yawmiddin. kamu mendapat laknatku, kutukanku, tak usir dari rahmatku kata Allah dan juga turunanmu sampai hari kiamat. Ya apa kalau begitu ibadah segi begitu banyak karena sombong satu kali dia dan turunannya dilaknat dikutuk dijauhkan dari rahmat Allah apalagi yang ibadahnya cuma dikit sombongnya setengah mati hati-hati jangan dirawat sombong jangan dirawat sombong sampai tua sombong pak nanti pak diperangi pernah iblis zamannya Nabi Musa datang kepada Nabi Musa Nabi Musa kata si iblis kamu kan udah dapat langsung dialog sama Tuhan wakallamallahu Musa taklimah enak kamu Musa aku ini loh nasibku yang sudah dipastikan masuk neraka tolonglah mintakan ampun sama Allah mintakeun sama Allah untuk mengampuni dosaku mencabut laknatnya dariku tolonglah Musa katanya serius kamu serius beneran bener ya Allah makhlukmu iblis Neser ya Allah, menyesali perbuatannya. Dia ingin engkau menerima tobatnya ya Allah, ampuni dosa dia ya Allah. Maka Allah menjawab, enggak mungkin berubah itu iblis Musa. Pengin bukti, iya ya Allah. Ya udah. Sampaikan sama Iblis, Allah akan menerima tobat kamu dan mengampuni dosa kamu dengan satu syarat. Suruh datang ke kuburannya Adam sujud sama kuburannya. Ampuni dosanya, tak cabut laknatku. Sudah. Iblis, pintu tobat terbuka untukmu. Allah mau mengampuni dosamu beneran Musa? iya tapi dengan satu saat, apa Musa? kau sekarang datang ke kuburannya Adam, sujud ada disana apa? kata dia Adam hidup aja anak su, diperintahkan sujud gak mau, Adam udah mati di kubur, anak suruh sujud maaf ya lihat penyakit sombong Alhamdulillah lemah benda. Mendadak ada orang begitu. Ada sebagian orang bilang salat, Pak ya. Salat nanti masuk neraka. gak usah ngurus anak. Walaupun masuk neraka urusanku sendiri. Sombong. Masuk neraka beneran nanti. Sombong ini mengantarkan ke neraka, Saudara. Hati-hati, hati-hati. Orang kalau sudah sombong gampang kualatnya. Kata Nabi Al-Kibruh wa batrul haq wa gomtun nas. Sombong itu adalah batrul haq menolak kebenaran. Ini loh, gak ada jilbab-jilbapan. Gitu. Nggak ada ajaran begini. Wong tunas ngremehken orang. Ah, ini. Dia baru baca bela satu kitab. Kalau saya sih udah ahli kitab. ahli kitab Yahudi Nasoro jadinya. Meremehkan orang dan menolak kebenaran itu kesombongan. Dinasihatin tidak mau Diingatkan tidak mau Pernah zamannya Nabi Lagi makan bersama Ada satu orang sombong Kalau diingatkan tidak mau Dia makan sama tangan kiri Diingatkan sama Nabi Kul minik. Makan tangan kanan ya Tidak bisa ya Rasul udah kebiasaan tangan kiri ideal saya ngacer saya enggak bisa saya tangan kanan saya ke sana kiri saya saya biasa tangan kiri must mest berarti kamu tidak akan bisa kamu enggak akan bisa dengan tangan kanan langsung cekot tangan kanannya langsung apa kaku tangan kanannya enggak bisa ditekuk tangannya yang yang kanan jadi kalau makan dengan tangan kanan tidak bisa diangkat ke atas Kepalanya ke bawah Kualat langsung sama Rasulullah Sombong Dibimbing untuk jadi Orang baik, orang saleh, orang taat Tidak mau Gampang kualatnya Oh, orang yang sombong sok jago entar lagi dia akan kena penyakit berat. Pernah dulu kita juga begitu ketemu dengan sok preman. Sok preman. Ada satu masalah begitu. Gua maju ke depan. Dianggap satu dunia ini enggak ada yang berani sama dia. Itu, itu lagi penutupan tempat pelacuran. Bulan Saudara merangkak dia. Jalan enggak kuat, ngesot. Datang ke rumah. Loh kamu yang dulu begini kan? Satu benar lu. Iya. Kenapa kamu gagal ginjal begitu ya? Enggak kuat apa-apa dia. Sekarang hati-hati syariatnya Nabi dibuat mainan, agamanya Nabi enggak buat dibuat main mainan, mudah, tobat siap-siap mati, jangan dipertahankan sombongnya, solat yang benar siap-siap mati, mati mungkinlah, no. mati, jangan sombong percuma. Ah, gimana celangkan penyakit siant. Assalamualaikum. Orang itu adalah bebas dan sombong. Ah. Ha? Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu al bakhilu man dukirtu indahu falam yusalli alayya hadits sahih rawahu ahmad albakhilu orang yang kikir orang yang medit orang yang cerikit kikir medit pai mantu kirtu yaitu orang yang aku kata Nabi disebut indahu pada dia dengeran namaku falam yusalli alaihi dan dia tidak menyambut bersalawat alaiya kepadaku Pak kalau sampean suruh bayar Nabi mau bayar berapa ente Gak ada enggak bukan karena jasanya nabi yang di Arab itu masih penyembah patung. Lowong di sekitar Ka'bah itu patung kok. Kalau bukan karena jasanya nabi yang ada di Jawa ini Hindu semuanya. Yang ada di Kalimantan Haringan semuanya Kalau bukan karena Nabi Tidak mungkin sampai yang tadi itu baca Quran Mempunyai akal yang baik Semuanya ini berkatnya Nabi Nanti di akhirat Kalau bukan karena Nabi Tidak syafaatnya Nabi Siksa semuanya kita ini itu berkatnya Nabi, saudara. Mau balas Nabi dengan cara apa? Kata Abu Haddat. Fāinna ka lā tajzī nabiyyak ya fata walladjithahu alainisa iri. Kamu tidak mungkin akan bisa membalas nabimu, sekalipun dari negeri yang jauh. Kamu berangkat menuju kepada Madinah untuk ziarah bukan dengan kaki tapi berjalan dengan tak kepala kamu. Tak bisa. Walaulillahi taala ini sair. Karena itu tak mungkin akan orang itu bisa membalas nabi. Nabi memang diperintahkan Allah tidak minta duit. diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak minta bayaran. Kullaa as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil ghurba. Kamu yang diperintahkan oleh Allah shalawat sama Nabi. Setiap kedengaran nama Muhammad SWT, Jangan diam. Langsung disambut dengan salawat, Allah maha sremaaleh, salawatnya jangan lemes, sambut, salam rindu, salawat rindu, salawat cinta kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, begitu, kata Nabi orang yang medit, orang yang kikir yaitu yang jika aku disebut, diceritakan, dikumandangkan namaku, tidak bersolawat kepada aku, hmm? berapa sih, sampai ngetoknya duit so, untuk solawat itu, bayar tak sampai solawat itu, enggak, kira-kira sampai meyek-meyek kalau solawat, kapoten gitu, hmm, enggak, perlu berapa waktu sampai salawat jam-jaman dah juga tidak anda semuanya bersalawat tidak pakai biaya enteng tidak pakai biaya anda bersalawat kepada nabi tidak pakai biaya tapi anda masih tidak mau Sholawat guna detiklah. Gerak nomor itu doa hanya beberapa detik. Allah masyaAllah malay, kagirilah masih anjing kami. Cuma detik waktu ambik anjing Nabi Muhammad sholawat aja, gak mau, males. dua orang lagi haji ke mana-mana selawat tawaf selawat yang dibaca sa'i tawaf to to selawat aja dibaca alhasil haji tu salawat itu perhatikan ini kok terus ini orang enggak ada bacaan lain dah akhirnya dengar, Mas, orangnya masih muda, nggak bisa pikir lain. Kok solawat terus, nggak bisa saya ninggalkan yang satu ini. Kenapa ada kejadian yang luar biasa dengan solawat? Kejadiannya apa? Saya dulu pernah haji bersama bapakku. Kemudian Bapakku sakit parah dan akhirnya meninggal dunia dengan keadaan yang sangat jelek. kamu dalam keadaan seperti begini aku malu aku tutupi dengan serbanku aku menangis menangis menangis sampai aku ketiduran tadi kemudian didoakan dan diusap seluruh tubuhnya maka berubah menjadi bersinar berubah menjadi berseri-seri Bapak langsung orang itu aku pegang siapa anda wahai orang yang tampan siapa anda yang sangat berbuat barbaik hati Menolong bapakku siapa? Aku adalah Muhammad Rasulullah Bapakmu Ahli berserawat kepada aku Maka siapapun yang ahli berserawat kepada aku Aku akan tolong Sampai ada di akhirat Dan sampai masuk surga Kepada Allah, surga Allah. Aku bangun dari tidurku Ternyata benar Wajah ayahku berubah Tampak Bersinar Tampak berseri-seri Karena itu aku berjanji Tidak meninggalkan salawat Kepada Nabi dalam keadaan Apapun Mata dia Enggak kepingin ditolong sama Nabi sampai. Enggak kepingin husnul khotimah. Enggak kepingin selamat dikubur, enggak kepingin nanti dapat syafaatnya Nabi. Yang banyak selawat kepada Nabi. Kalau disebut namanya Muhammad sambut selawat, gemuruh, semangat begitu, Bu. Jangan meneng, bu. Kalau disebut nama Muhammad, salawat kepada Rasulullah. Biar dapat. selalu bersabda agrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan yang paling dekat nanti kedudukannya dengan aku nanti di hari kiamat di hari kiamat itu yang paling top itu Nabi Muhammad enggak ada lagi yang dulu di topkan di dunia toples di hari kiamat Nyanyi, pemain olahraga, apa, apa, olahragawan, bintang film, toples semuanya nanti di kiamat. Tidak ada harganya, mereka orang-orang rendah nanti. Yang paling top adalah Nabi, dan orang yang dekat dengan Nabi nanti di hari kiamat. Siapa mereka orang-orang yang dekat dengan Nabi, orang-orang yang top itu, orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat, yang paling banyak bersolawat kepada aku kepada Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti orang itu dekatnya sama Rasulullah dari kiamat, ukurannya lewat solawat. Sampai sholawat seratus kali Situ seribu kali Seribu kali yang paling dekat dengan Nabi Ada lagi yang sepuluh ribu kali Yang sepuluh ribu kali yang lebih dekat Terus demikian Karena itu orang dulu itu sholawat Terus Orang sekarang rokok Terus Teruskan maulid ya, ada sunnah sampean. Maulid diadakan. Ya, Saya kok berjangka menyedok rokok kan? Ya? Ya Rabbil Salam Muhammad, sedas sedus, sedas sedus. Mandek kok. kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ya Nabi Salam dan jawab tuan selawat dong diajak sampean selawat kepada nabi disebut namanya nabi yang disedot gudang garam jarum maupun rokok akhirah akrab dengan api ada di dunia jangan hormati itu diadakan maulid itu supaya sampean gemar selawat kepada nabi nih tak kasih gambaran lagi Ceniru keliru ape. Malam Jumat itu malam selawat kepada Nabi ya. Aktirum bis salati alayya fi lailatil jumu'ah wa yaumil jumu'ah. Perbanyaklah selawat kepada aku malam Jumat dan hari Jum'ah. Filailatil gharra wal yaumil azhar. Jumat sampean keliling ke masjid-masjid. Apa yang masih selawat? Oh, dan. Ada ciri-cili umur betul tahun. Sing gerang-gerang yang ada di gardu. Selawat kepada Nabi. Duduk ada di musyallah di masjid, baca ya bi-salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa gitu. Nanti sampai yang kalau mati Biar dibantu sama Nabi untuk mati husnul khatimah Nanti kalau dikubur Biar dibantu sama Nabi untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir Nanti di hari kiamat Biar dibantu sama Nabi untuk diampuni dosanya Sehingga selamat dan neraka masuk ke dalam surah Surga dono karena itu yang gemar selawat, sholawat, seneng selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja anak-anaknya sampaian enak cek selamat mo coba yang kancing nabi begitu ndak bapak itu berangkat anaknya main biliat al bakhil orang yang kikir orang yang meddid mandzukirtu indau yaitu orang yang aku disebut padanya dia di majlisnya dia dengar telinganya nama nabi falam yusalli alayya tapi dia tidak berselawat kepada aku mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang yang cinta kepada Rasulullah dan lisan kita sibuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma, amin.